Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 28 April 2019 dibacakan Ardiansyah. Akademisi sebut rakyat masih menitipkan asap pada partai lokal. Rekap suara sudah ke Kabupaten Kota. Bupati Aceh Singkil bagikan bonus untuk atlet Pora Prahim Dali. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim di Nyusrum Selambia FM. Berita pagi Seram BFM juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Radio Losar 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Pak Kengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudah lun, meski pelaksanaan rekapitulasi belum selesai, Namun, masing-masing partai politik mulai menghitung perolehan kursi di DPRA pada pemilu 2019. Hasil sementara partai lokal mampu membuat kejutan. Dari 81 kursi DPRA, sebagian kursi diprediksi berasal dari gabungan parlok. Seperti partai Aceh mengklaim telah memperoleh 24 kursi, partai Nanggroh Aceh mengklaim mendapat 7 hingga 8 kursi, partai Sira mengklaim 5 kursi, dan partai daerah Aceh mengklaim 4 kursi. Jika raihan kursi itu benar adanya, maka total perolehan kursi parlog di Parlemen Aceh mencapai 40 hingga 41 kursi. Menurut Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Taufik Arahim, kondisi ini menandakan rakyat masih mempercayai parlog di DPRA. Ini bermakna masih adanya asa ataupun harapan sebagai rakyat Aceh yang menghendaki parlog mesti berperan penting terhadap berbagai keputusan politik di Aceh. Kepercayaan itu diberikan rakyat juga bagian dari konsekuensi politik logis di mana Parlog dipahami sebagai turunan MOU damai pasca konflik Aceh yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11-2006 tentang pemerintahan Aceh. Darlun paksanaan rekapitulasi suara hasil pencoblosan 17 April 2019 telah selesai di tingkat kecamatan. Kini perhitungan berlanjut ke tingkat kabupaten kota. Di Banda Aceh, KIP setempat melaksanakan rekapitulasi dan penetapan suara di Hall Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh selama dua hari. Dari amatan, Komisioner KIP Banda Aceh membuka satu persatu kotak suara dari setiap kecamatan. Mereka menghitung ulang hasil rekapitulasi yang telah dilakukan di tingkat kecamatan. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara calon presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK. Ketua Kibanda Aceh Indra Milwadi mengatakan proses rekapitulasi itu disaksikan anggota panwasli Banda Aceh, panitia pemilih kecamatan, serta saksi dari masing-masing partai politik dan calon anggota DPDRI. Kegiatan itu juga turut dikawal aparat keamanan yang bersiaga di luar dan dalam gedung. Darlun Bupati Aceh Singkil Dul Musrid membagikan bonus uang tunai kepada atlet yang meraih mendali pada pekan olahraga atau porak ke-13 di Kota Janto, Aceh Besar. Pembagian bonus dilakukan seusai upacara peringatan hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Aceh Singkil di Stadion Kasim Tago, Sabtu 27 April 2019. Praimendali emas mendapat bonus Rp 15 juta rupiah, perak 10 juta rupiah, perunggu 5 juta rupiah. Selain atlet, penghargaan juga diberikan kepada pelatih. Total 21 atlet yang mengharumkan nama Aceh Singkil di dunia olahraga yang mendapatkan penghargaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darulun Kepala Kepolisian Sri Lanka, Pujit Jaya Sundara dilaporkan menolak permintaan Presiden Maitri Pala Sirisena untuk mundur karena dianggap gagal mengantisipasi serangan bom beruntun pada hari Paskah lalu. Pernyataan sumber Reuters bertolak belakang dengan klaim Sirisena yang kemarin pada Jumat 26 April mengatakan bahwa Jaya Sundara telah menyerahkan surat pengunduran diri. Jaya Sundara sendiri tidak dapat dihubungi Reuters. Namun pegawai di kantor kepolisian mengatakan bahwa Jaya Sundara tidak masuk namun belum mengajukan pengunduran diri. Berdasarkan hukum Sri Lanka hanya parlemen yang dapat mencopot kepala kepolisian dari jabatannya. Aturan ini dirancang untuk menghindari intervensi politik dalam tubuh kepolisian. Sudarlun Rames Raju dikenang bak pahlawan setelah ia tewas ketika menghadang pengebom bunuh diri yang hendak menjalankan aksinya di Geraja Gion di Sri Lanka pada hari paskah lalu. Hampir berselang sepekan setelah serangan mematikan tersebut ruas jalan menuju rumah Raju di timur kota Batikalua masih dihiasi poster dan foto diri pria kelahiran 40 tahun silam. Barisan warga mengular menanti giliran untuk menyampaikan bela sungkawa kepada istri Raju yang kini hidup bertiga dengan kedua anaknya setelah kepergian Raju. Raju adalah satu dari 29 orang yang tewas dalam ledakan di gereja Jion, salah satu dari tiga gereja target serangan bom beruntun ahad lalu. Saat ledakan mengguncang ada sekitar 600 orang yang sedang merayakan pasca di dalam gereja tersebut. Namun hanya Raju yang melihat gelagat janggal sang pengebom dan berani menghardik. Jarlun Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi 10 mantan anggota DPRD Kota Malang yang merupakan terpidana perkara suap Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP Pemerintah Kota Malang tahun 2015. Terdapat 9 terpidana yang dieksekusi kelapas porong pada Rabu 24 April 2019 yaitu Arif Hermanto, Teguh Muliono, Khairul Amri, Suparno, Harun Prasojo, Khairul Anwar, Mulyanto, Teguh Puji dan Sony Budiarto. Sedangkan satu terpidana lainnya dieksekusi ke Wanita Malang pada Kamis 25 April 2019 yakni Erni Farida. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Kamis 4 April memvonis 10 orang tersebut dengan hukuman penjara 4 tahun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Minggu 28 April 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami, at Serambi FM. Darlun, <tune>